Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsaan TV yang berbahagia Alhamdulillahirrahmanirrahim Allah SWT masih memberikan kesehatan kepada kita InsyaAllah semuanya sehat, lahir dan batin Seperti biasa, saya dalam acara Cahaya Hati yang kita tunggu-tunggu Akan berkunjung bersilaturahim kepada setiap hamba Allah Yang seperti halnya InsyaAllah mereka selalu diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun hakikatnya kita seluruhnya tidak pernah lepas daripada ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini kita akan berkunjung pada salah seorang hamba Allah subhanallah namanya Pak Amar Beliau diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ujian yang cukup berat Ujiannya apa? Semakin lama matanya semakin kabut Dan subhanallah akhirnya matanya sama sekali tidak bisa berfungsi dan tidak bisa melihat apa-apa dalam kesehariannya apa yang dia lakukan dan apa penyebabnya Insya Allah kita seluruhnya akan segera bersilaturahim ke rumahnya Pak Ahmad Dan insya Allah tayang ini akan bermanfaat untuk kita seluruhnya Mari pemirsa yang berbahagia sama-sama untuk mengunjungi bersilaturahim ke rumahnya Pak Amat Alhamdulillah, lah. Hari kelahiran saya begini. ngumpul-ngumpul di sini. Insyaallah. Dia bilang nih tadinya ingin bermang-gemang bulanan itu sudah remang-remang saya. Remang-remang. Kalau saya enggak berobat dong, orang ya punya biaya dari Jadi saya cuma begini jadinya. Mau berobatin katanya enggak bisa. Koma katanya, Ya "Udah saya begini jadinya." Tadi satu yang sebelah kiri Nih sudah waktu itu kemarin tu di Halimun, katanya enggak bisa, Omak oh, kata doktor, oh enggak, ya mesti dia ya dimin enggak ada biayanya. nggak bisa lihat ini dari tahun 2006 kemarin kok pertamanya waktu narik bajai gitu terus bilang gini katanya mata tuh mata saya tuh nggak bisa lihat katanya temen-temen kalau nyukur nabrak-nabrak itu terus siapa saya gini apa kalau bisa jangan marik aja dulu bilang gitu jangan marik maksud saya berhenti tapi kata dianya ah, masih bisa liat gitu waktu itu udah mau diperiksa nama adiknya bapak nih terus katanya gak bisa saya sama mata terahum gitu kata kan yang gak tentu itu ya kadang-kadang 10 kadang-kadang lebih kadang-kadang gak dapet bahwa satu orang dolar <tuh> iya nah, nah, saya gulung uci karena disuruh orang gitu langsung dikasih duitnya <tuh> ya kalau misalnya dia minta minum ngomong sama saya si saya mau minum gitu kalau mau biang air besar Minta dituntun Dalam tanah belakang Ini mohon maaf sebelumnya nih Mungkin ganggu waktu istirahat di sini ya oh, Iya. <laughs> ini Pak Ahmad Alhamdulillah nah, Saya tadi muter-muter nyari-nyari rumah Pak Ahmad Mana dan Alhamdulillah bisa ketemu iya. Ini silaturahim kami uh, Kepada Pak Ahmad dan keluarga Mudah-mudahan dengan silaturahim ini Kita seluruhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Derajat yang tinggi iya. Bukan hanya secara diri Namun di akhirat Iya, iya. Alhamdulillah mungkin uh, Pemirsa juga sudah ingin Tahu begitu ya mungkin ya. Ini Pak Amat. Ya. Terus Amat, Pak Amat ini saya dengar-dengar dari tetangga yang ya. di sekitarin Pak Amat. Ya. E, matanya terganggu gitu Pak. Iya, Ketua. Ya, nah, itu sejak kapan, Pak Amat? Sejak tahun 2000 itu ya. saya narik tuh. Iya. sekarang ini udah enggak bisa melihat ya. Kok begitu? Mm -mm. Tadi saya sutur bajaj. Iya, sutur bajaj. Iya. Bagi bunga, iya kan? Iya. Ya. Sampai tua lah gitu. Ya, ya. 2006 saya sudah remang-remang tuh. Jadi sudah hmm. mau nabrak-nabrak gitu. 2006 itu? Iya. Udah ya. ya. terakhir lah tuh barang tuh. Terakhir lah tuh. Udah, udah mau nabrak-nabrak saya. -nabrak, iya. Sayang. Ya. sayang bingung saya mau kerja. ada biaya ya kan ya. keadaan kan kita begini orang enggak punya ya kan. Ya. Terus bagaimana? Jadi saya bingung ya kan Terus pulang dari narik waktu itu mungkin apa langsung tidak bisa melihat? Iya bisa cuman ya begitu remang-remang lah memang akhirnya memang lama-lama yang lari ini. Oh nah. begitu sampai sekarang sama sekali tidak bisa melihat? Iya nggak, nggak bisa nah, ya. Tapi mungkin nah, kalau ada cahaya bisa putih aja mungkin atau bagaimana? Cahaya ini bayang-bayang pak ya. ya. Ada bayang-bayangnya. Sedikit-sikit ya. gitu. Gitu. Tuh nah. ada bayang-bayang doang tapi melihat langsung tidak bisa. Nggak bisa. Ya. Kalau ya. melihat misalnya televisi juga nggak bisa kelihatan. Oh, gak bisa hmm, itu berarti sudah sejak, lumayan ya sudah lama ya sudah lama. Sementara, sementara ini berobat ke dokter atau mungkin mana Obat dokter <laughs> sih enggak iya belum waktu itu ada yang gratis iya iya ya. akhirnya saya dipiksa dulu di alimun, katanya iya tidak bisa koma atau enggak bisa melihat lagi begitu hmm. jadi nggak jadi dioperasi begitu hmm. oh, jadi dokter memang sudah dilihat ini sudah ya, tidak kuat katanya dan sudah ya. dan sudah tidak bisa melihat lagi hmm. ya. ini bapak sudahlah istilahnya ya, ya. ya bapak hmm. tinggal di sini bersama keluarga ya betul nah, berapa anak tinggal di sini Lima. Anaknya lima, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Haram, ya. tinggal di sini semuanya lima limanya, atau mungkin ya, yang satu udah bisa, udah udah berkeluarga. Iya iya. Hmm. Nah, sekarang mungkin karena bapak dalam keadaan posisi seperti ini, hmm. yang menghidupi ya maaf setiap hari mungkin perlu nafkah. Perlu ya, nafkah. Betul. siapa yang saat ini mencari nafkah? Istri saya. Oh ibu, yeah. iya iya iya. Luci. Nyuci Iya Nyuci eh, ny Suruh orang Nyuci pakaian yang ketangga Iya ya. betul Jadi itu yang dilakukan sih se yeah. Mungkin ha setiap hari ya Bu ya Enggak mm. Belum tentu mm. Kalau ada yang nyuruh Kalau, kalau ada, ada yang nyuruh baru Iya ya, ya. Kalau enggak, enggak Enggak begitu Sementara Bapak dalam keadaan kondisi seperti ini e, Setiap hari apakah di rumah terus Atau mungkin <laughs> Ya ada aja di rumah Habis sholat Sudah tidur lagi Ntar uh, sholat gitu ya, aja habis Saya enggak bisa ngelihat Sembayang enggak tidak di masjid pak pak Ustaz ya, saya ya. di rumah aja abis tidak melihat tadinya saya ke masjid ya, ya, ya. abis saya tidak melihat yang nuntut tidak mau anak saya tidak ya, ya, lah, ya. mau ke masjid eh ya. jadi sholatnya di rumah ya, gitu ya. saya pengen mau di di masjid. Saya ya, juga ini. Keluarga teman-teman saya juga hmm. bilang kok enggakin enggak bisa melihat hmm. gitu. Dan tetangga semua sudah tahu kalau Bapak ini tidak bisa melihat gitu. Oh, udah tidak tahu semuanya oh, ya. Iya. Hmm. Sementara anak yang paling besar yang kan lima tadi yang paling ya. besar sudah ada, udah, udah udah nikah. Di luar tidak di sini semuanya. Ya? Hmm. Ada udah bisa Iya, iya. Jadi enggak di sini semuanya. Yeah. Kan? Di sini ada di sini ada empat ya, besar di luar ya. tapi udah pada bekerja semuanya belum ya? belum oh, semua bekerja. jadi saya bingung pak saya kadang sedih uh -huh. ya lagi kerja istri saya jarang jarang disuruh orang ya kadang-kadang ya. bingung pak harapan ya, ya. bapak kira-kira mau ya. apa saat ini kira-kira ini keinginan bapak ini ingin jutur bajai lagi ya ya bagaimana ya tidak kalau mata sehat misalnya, ya pengen, <laughs> tapi ya. sih pengen tapi ya kami tua sih. Apa aja kan yang udah lihat gampang itu sih. Ya. Ya, kalau udah ngelihat bisa melakukan. Bisa apa, apa aja ya, ya kerja apa, bisa ya kalau pedagang. Ya. Ya, ya. Insya Allah, Insya Allah mudah-mudahan berikan berkah ya, karena amin. apa? Yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala ketika ingin melakukan sesuatu amin. maka mudahlah tinggal mengatakan jadilah maka jadilah. Atau ya, ketika Allah mengatakan satu hal harus terjadi sembuh akan ya, seperti itu. Ya, Jadi, Subhanallah mendengar tadi dari awal bagaimana uh, sakitnya. Jadi seolah-olah mendadak banget gitu ya. ya. Jadi, mendadak ya. baru mulai kabur dan prosesnya begitu cepat sekali, ya. Dan akhirnya tidak bisa melihat seperti ini. Ya. Tapi Alhamdulillah selama ini mungkin anak selalu dekat begitu ya. Selalu istilahnya membantu ataupun selalu mendukung apa yang diinginkan oleh bapak sama ibu mungkin ya. Alhamdulillah saat ini. Ya sementara Ibu Bapak Menyesali gak dengan apa yang terjadi saat ini Saya gak berusaha Oh enggak ya Alhamdulillah ya. Enggak, Ibu enggak. Uh, Ridho enggak. dengan Keadaan seperti ini mungkin bantu enggak. Bapak Mencari nafkah dengan cara mencuci pakaian yang dipintakan Ataupun istilahnya orang yang menyuruh ibu mencuci gitu ya Sehari bisa berapa ember itu biasanya Iya, sehari nggak tentu Pak Nggak tentu ya, ya? Oh, kadang-kadang, oh, jadi nggak setiap hari juga ya Iya Hari saya setiap hari, jadi itu kan maksudnya Sudah banyak yang lagi Iya, ya, subhanallah Istilahnya dengan menyatakan seperti itu Bapak bahagia nggak punya istri sendiri? Bahagia Pak Bahagia sekali, ya, bersyukur kepada bersyukur. Allah ya Alhamdulillah dah. Mungkin ada yang ingin dikatakan Mungkin biar dengar pemirsa Ya, Apa yang ingin dikatakan kepada istri Bapak Kata-kata terindah untuk istri Bapak Kira-kira ingin mengatakan apa Karena Ibu atau Ibu telah membantu Bapak oh. Telah mencintai Bapak Telah mendampingi oh. Bapak dalam keadaan seperti ini Bapak mau menyampaikan apa sama istri Bapak kira-kira ya. ya terima kasih banyak Ya kan dibantu saya orang begini sudah enggak mampu. Iya, ya Alhamdulillah Alhamdulillahlah dibantu sama istri saya. Mm -hmm. Ibu sangat mencintai bapa juga bu ya. Mm. Alhamdulillah. Mm. Mungkin ibu menyampaikan sama Bapak biar tambah kuat gitu bahwa ibu rendah ikhlas apa yang dilakukan oleh <ketuk> <tuh> ibu. <tuh> Alhamdulillah tapi saya sangat senang sekali melihat keadaan yang begitu erat sekali hubungannya kenapa karena ibu hakikatnya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dapat membahagiakan suami iya ya. di dalam satu kalimat asar dengan menyebutkan setiap suami bahagia terhadap istrinya karena apa, apa yang dilakukan oleh istrinya membuat suaminya bahagia saat itu pintu surga buat ibu terbuka iya setiap bapa tersenyum, setiap bapa bahagia, saat itu juga pintu surga buat ibu terbuka. Allahu akbar. Kejadian seperti ini bukan hanya sekedar di dunia Allah berikan kenikmatan, tapi hakikatnya di akhirat Allah akan berikan kepada ibu. Dan subhanallah buat bapa yang seperti ini, itu ada satu hadis yang sangat indah sekali, Pak. Rasulullah mengatakan man yutliya bi faqda basarihi Siapa saja yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pandangan matanya Ataupun dengan matanya sehingga tidak bisa melihat Maka pahalanya apabila dia sabar Dan dia ribau dari apa-apa yang Allah berikan Subhanallah Rasulullah menyatakan pahalanya itu adalah Surga langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala Iya asal Bapak ribau Bapak ikhlas Bapak sabar Mendapatkan pujian seperti ini Waduh pahalanya itu tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa Kakekatnya, Subhanallah, Allah ingin mengangkat derajat ibu dan bapak di akhirat khususnya dan di dunia diperlihatkan bagaimana hubungan suami istri yang bagus. Iya, mungkin banyak sekarang ini terjadi perpisahan antara suami istri karena mungkin tidak tidak apa ya tidak seperti hal awal ketika menikah. Ya. Ternyata Subhanallah inilah yang namanya satu keindahan hubungan suami istri apapun yang terjadi saling apa saling membantu. Subhanallah ibu Rita membantu bapak dalam keadaan seperti ini Hakikatnya kebaikan buat ibu. Ya, ibu riba kan Bu ya Subhanallah Kalau ya, saya ingin mengerti siapa lagi Belum dapat kerja juga Belum kerja Bagaimana begitu dah saya Ada yang nguruh apa saja saya kerjanya Saya akan senyusi, banti masak Apa, apa ya. saja dia si. Apa saja yang penting Alhamdulillah oh Iya iya iya. Diterima aja. Alhamdulillah masih ada yang. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena besar ya. kecil itu ya. kaitkatnya yang paling penting berkahnya. Betul. Itu yang penting berkahnya. Ibu jangan memandang bagaimana. Kok ini segini, oh ini segini. Subhanallah oh. itu kalau ingin memberikan rezeki sekecil apapun itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkahnya yang ada berkah, kenyamanan, ketenangan. Saya jujur ingin bertanya agar pemirsa semuanya di cahaya kini mendengar, Ibu hmm. merasa nyaman enggak, tenang enggak hati Ibu dengan keadaan seperti ini begitu? Enggak ya. apa-apa ya, alhamdulillah, subhanallah, Iya, iya. Karena hakikatnya yang dinamakan sakti ya, ketenangan hati yang ada itu yang paling indah. Iya.